Setia usah to kali musa yang tidak timustiko sastru neng ciorok. Petjomulio ya waskito, tigdo yo bawa leksano biar manje. kan di suwit to ninu arom sorap dupa melun hinulah niat ingsun ku hang hidung satokang lu ratitaeng aku rembesing Tondo lu heng netro rasa rasa rasaning ati kadya terta kang suci kawis raca pamantra gondang katipepadang palilahing sang Dosis tiko, ing sasono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 Nama saya Siswo Warsono Sakiyo, alamat Desa Prambon Tergayang, Kecamatan Sukoh, Kabupaten Tuban. Saya ikut Umroh bersama Radio Istana. Alhamdulillah berjalan lancar. Masalah pesawat, oke, bagus. Masalah makan di hotel. Juga oke okay, Baik di Madinah maupun di Mekah Jadi umroh saya yang melewat istana Betul-betul membawa bahagia bersama istri saya Umroh ceria istana FM Sudah pasti aman Resmi dan amanah dengan bimbingan Mutoif yang berpengalaman Fasilitas memuaskan Berangkat langsung dari Bucu Nugoro Menggunakan pesawat Garuda Tanpa transit Surabaya Langsung Madinah atau Jeddah Dan jarak hotel Kurang lebih 200 meter dari Masjid Biaya Hanya Rp23.500.000 Segera datang ke Radio Istana FM Jalan Mungin City 126 Bucu Nugoro Atau hubungi Kaji Bago Nomor HP 0852 338 31337 Umroh bersama Istana FM Budal Guyu Mule Guyu Inilah suasana malam di Kota Bojonegoro. Suwini sepi akan mencekam Aku... itu sih dulu mulai sekarang kota bojonegoro dijamin dia akan pernah sepi lagi karena ada 95 FM Istana Radio Bojonegoro yang akan temani kerabat Istana dari pagi hingga malam hari, so kerabat Istana gak akan kesepian lagi kan? Singgah Sanasiar, Jalan Mungin Siti 126 Bujonegoro, Kerabat Istana di manapun Anda berada, malam ini adalah malam Jumat ya, di tanggal 7 Februari 2019. Seperti biasa, malam Jumat, satu program spesial dari 95 FM, Istana Radio Bujonegoro, acara Jumat sajian malam Jumat. Cerita-cerita misteri malam hari ini saya akan hadirkan untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada baik di dalam kota Bujonegoro ataupun di luar kota Bujonegoro yang malam hari ini mendengarkan live streaming lancar ya di www.radioistanabujonegoro.co.id Terima kasih uh, Untuk para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada mohon maaf karena sesi penerawangan belum bisa kembali hadir bersama tim jimat hanya cerita-cerita misteri yang akan saya persembahkan untuk seluruh jimatres-jimatres di Saantara Nusantara. Dan mungkin Anda punya cerita misteri, baik itu cerita misteri Anda sendiri atau mungkin orang lain, silahkan. Anda bisa kirimkan di Radio Istana FM, di Jalan Mungin City 1267 Nukoro, diketik atau ditulis tangan, baik berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia. Anda juga bisa inbox di Facebook Kibanoa atau email saja di banu underscore Malam hari ini merupakan malam Jumat pagi ada beberapa cerita misteri kiriman dari para cimatres Yang akan segera tayang ke ruang dengar anda pada malam hari ini Terima kasih yang sudah malam hari ini mendengarkan channel 95 FM Istana Radio Bejonegoro Ada Arifin Zainul Kemudian terima kasih juari di Pelosor Jondander Tete Bu Idias ya dari Kasiman Nita Karisma juga terima kasih, Etik Yulianti Rias, kemudian Tian Patas juga terima kasih. Salam Jimatres juga untuk uh, Dian Rias Anggun yang ada di kawasan Malo, malam hari ini juga mendengarkan acara Jimat. Terima kasih sudah bersama tim Jimat tentunya. Juga terima kasih untuk yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM, yang sudah masuk di grup Jimatres Istana FM, terima kasih. Ini semua mungkin tidak bisa saya baca satu persatu Ya mohon maaf ya mungkin nanti kalau mungkin semuanya tidak bisa terbaca Karena banyaknya yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM Salam Jimatres Mas Handi yang ada di Malang sana Kemudian Kang Amri yang ada di kawasan Bangilan ini ya Kemudian Abdullah terima kasih Agus Putra yang ada di kawasan luar negeri ya untuk yang berada di luar negeri, streaming kita lancar ya. Streaming kita lancar, Anda bisa akses langsung ya klik saja di www.radioistanawijayonegoro.co.id. Ya, untuk yang berada di luar negeri langsung saja klik di www.radioistanawijayonegoro.co.id. Eko Setiawan terima kasih Wandi yang ada di Daung Landian Kedung Tuban Blora. Komis 7 juga terima kasih, Muhammad Saenuri juga terima kasih. Lucky Saiful Gunde Sebastian, terima kasih yang dari di kawasan Balensana. Natsua juga terima kasih. E, Joko Jailani terima kasih. Ali Imron Matur Maturzuun, Wisnu Abraham juga terima kasih. Mas Adit juga terima kasih malam hari ini sudah bersama tim CIMAT. Kemudian yang berada di luar Bu Junegoro banyak sekali. Terima kasih untuk seluruh CIMATR-CIMATRES malam hari ini. Ada CIMATRES Langlang Buana yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Malam hari ini sudah bersama tim CIMAT. Kemudian salam Jimatres Rio dan Yeyen yang ada di Madiun. Kemudian Jimatres dari Kalimati Sambong Blora. Ada Sarah Asari kemudian Muhammad Hadi Santoso, terima kasih. Wawan Handriando yang ada di kawasan Malang, terima kasih. Jimatres dari Bubu di Kalimantan Utara. Kemudian salam Jimatres Joko Jalani tadi yang ada di Cepu. Windu Kian yang ada di Senori Tuban Kemudian Rifki Januarta Saputra yang ada di Pati Jawa Tengah ee, Johan Shah yang ada di Gresik Asri Cahdander terima kasih Muhammad Rony Albanyubangi dari Gerabakan Kemudian terima kasih Jimater Fitria yang ada di Bulung Nguruan Soko ee, Ponting Bucah Klaten yang dari Pontianak gimana? Ee, dari Pontianak streaming lancar ya Malam hari ini kawan-kawan yang ada di Pontianak, yang ada di Banjarmasin, kemudian yang ada di Sangatta, Salam Jimatres. Kemudian yang ada di Muarawaho, terima kasih yang ada di Muarawaho sana. Berau juga terima kasih malam hari ini sudah bersama tim Jimat seluruh kawan-kawan yang ada di Muarawaho, di Berau. Terima kasih. Salam Jimatres juga suruh kluyur-kluyur ada di Sawot Gedangan Sidoarjo. Kemudian terima kasih. Untuk Jimatres Ahmad yang ada di Rengal Tuban, salam Jimatres juga untuk dari Batulicin, Kalimantan Selatan, Wudi Ibra Kadabra. Mungkin streaming lancar di sana ya. Hartono Mobil yang ada di Surabaya, salam Jimatres. Saifuddin yang ada di Senori Tuban. Kemudian DDS yang ada di kawasan Kebayoran Jakarta Selatan, Salam Jimatres. Ada Aldi Susanto di Desa Wadung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Ini nanti bisa ketemu saya di rumahnya Bapak e, Mbah Dam yang dari di Wadung Boro. Insya Allah bulan 3 nanti ya. Salam Jimatres Trisno, asli Tawongan Kasiman yang ada di Bekasi saat ini. Kemudian Salam Jimatres dari Lamongan Kota, Tasmun kemudian terima kasih juga Jimatres Danang dari Ngelo Cepu malam hari ini sudah bersama tim Jimat Matur Suwun. Go dari Desa Gondel Kecamatan Gedung Tuban Blora, Vicky Kester terima kasih juga untuk Jimatres Iku yang dari Gunung Kidul Jogja Kemudian terima kasih Eko Setiawan yang dari Babat Lamongan Malam hari ini sudah bersama tim Cimat ya e, Kemudian Wahyu Temayang Bakulan Bojonegoro Rantau Surabaya malam hari ini Dari Pondok Pesantren Nurul Huda Jiken Salam jiwa terus Kemudian Kalimantan Tengah dari Rizal Yundi Terima kasih Sidoalejo Rifai terima kasih streaming lancar Malam hari ini sudah bersama tim jimat untuk seluruh jimatres-jimatres Yang sudah absen Dwi Cahyono Febi Dwi yang dari di Prambun, Soko Anak Rantau Bandung Jawa Barat streaming kurang lancar Imam ya terima kasih mungkin bisa dicoba lagi Langsung di www.radioistanabujonegoro.co.id Tova yang ada di Rantau Surabaya Kemudian Jimatres Kenongosari Soko Sodikin. Kemudian dari Nadia, anak Nadia di Merau, Kalimantan Timur. Oke, saya juga pernah di Merau, pernah juga di Muara Waho. Ya, beberapa hari di sana bersama Jimatres, Jimatres yang dari Merau. Ya, kemudian terima kasih untuk Jimatres Andriani yang dari Kenti Soko Tuban dari Muhammad Nausudin. Ini dari Cening Bagus di Bali ya. Kemarin juga tim Jimat bersama kru Istana eh, mengadakan wisata religi di Banyuwangi dan di Kota Bali ya. Terima kasih. Kemudian Danang dari Disangadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Gianjuk. Alfaris yang ada di Jakarta Selatan, terima kasih malam hari ini. Tri Wahyu yang ada di Surabaya Kidul. Jeffrey Gedung Mentawar Ngimbang Lamongan, terima kasih. Vigo yang ada di Pasuruan, juga terima kasih. Dari Sumber Pitu Cepu Bayu Sinatra. Ari yang ada di Dusun Toronglo Modo Lamongan, terima kasih. Hadi Purwowi Dodo yang ada di Senori. Ridwan Adi Purnama yang ada di Korea Utara, salam jimatres. Saya ingat Korea Utara, ingat Gondek Sebastian waktu dulu berada di Korea Kemudian Agung Bongol yang ada di Ngeliman, Sawan Nganjuk Terima kasih untuk konco-konco yang ada di Ngeliman, Jimatres Jimatres yang ada di Ngeliman Nganjuk Kemudian terima kasih juga untuk Jimatres yang ada di kawasan Sumatera Malam hari ini mendengarkan Mas Agung, juga terima kasih sudah bersama tim Jimatres bagi jimatres-jimatres dimanapun anda berada Yang berada di luar kota Bujonegoro Ataupun di luar Indonesia ingin mendengarkan acara jimat Anda bisa live streaming di www.radioistanabujonegoro.co.id Juga terima kasih Salam jimatres Ninda Yang ada di kawasan Dander sana Kemudian terima kasih juga Danwi Irfan dari ada di Ngabla Nur Naningsih juga terima kasih Amin Kucing jimatres Yang ada di Sumbang Timun Terucuk Kemarin juga ikut wisata religi yang ada di Bali ya. Terima kasih Mas Amin Kemudian Boneng juga terima kasih yang dari kawasan Malo Malam ini adalah malam Jumat Wage Beberapa cerita-cerita misteri segera akan hadir Untuk para jimatres-jimatres dimanapun anda berada pecinta misteri Yudaya Nedi Dander juga terima kasih salam jimatres dari saya Dari Singgah Sanasyar Jalan Mungin Siti 126 Bujonegoro saya Ki Banu Asmoro akan memberikan satu tayangan misteri yang seru, menyeramkan dan berdebarkan Jimat! sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri segera hadir di 95 FM Istana Radio. 95 FM Istana Radio Bojonegoro Kerabat istana dimanapun Anda berada Ini juga informasi bagi Para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada Mungkin beberapa waktu ke depan Acara jimat akan ada perubahan Ya Di acara jimat mungkin nanti ada Sedikit perubahan Bagi para jimatres-jimatres mungkin ada Kritik dan saran Anda bisa kirimkan Di grup jimatres Istana FM atau inbox saya Di facebook Kibanoa Semoro ya Terima kasih juga untuk Jimatres Mbak Seni yang ada di kawasan Pagerwesi sana, selamat malam. Mahfud yang ada di kawasan Balen, Bulu sana juga terima kasih. Mohon maaf untuk seluruh Jimatres yang absen malam hari ini, tidak bisa saya baca satu persatu, terima kasih semuanya ya. Ini satu lagu misteri yang saat ini uh, tentunya bisa juga katanya uh, lagu ini bisa mengundang misteri. Bisa memberikan simbol-simbol mistik dan misteri dingdong ini ya. Baik, kita segera masuk acara jimat. Cerita-cerita misteri kiriman dari para jimater sudah saya persiapkan. Untuk itu bagi Anda yang punya cerita misteri, silahkan kirimkan saja. Atau mungkin Anda ingin menjadi narator sendiri cerita dari Anda itu, silahkan. Anda bisa datang ke Radio Istana setiap hari Rabu. Saya tunggu jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi Anda yang ingin menjadi narator cerita misteri Anda sendiri, Anda bisa datang setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 5 sore di Radio Istana FM. Nah, suara Anda nanti akan eh, tentunya kita tayangkan di acara Jimat sebagai narator cerita misteri Anda sendiri. Nah Anda yang ingin Anda bisa datang saja ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Baik, dari Istana Siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. saya Ki Banu Asomno bersama seluruh tim CIMAT pada malam hari ini di studio, mengucapkan selamat mendengarkan acara CIMAT malam ini. Welcome to 95FM Istana Radio. 95FM Istana Radio. 95FM Istana Radio. 95 FM, Istana, Radio. 95 FM, Istana Radio. Ugh <tries>